Hey! Tidak ada latihan dan dampingin mereka ya. ya. Ah. Dari, dari, dari. latihan pun dia udah... Oh. Udah bagus. Ini udah bagus Wah, aduh, gitu. Waduh, keren banget. Tadi juga ada tiga standing of yeah. dari Dewa Dangdut. Hey. Dari, dari Ubi dan Uba. Wah, keren sekali. Ada ingin diucapkan untuk Rara? Ayo. Terima, terima, terima kasih ya, kasi ya Dewa Dangdut standing do. of fashion aduh, keren sekali ya. Bagus banget. Bagus banget ya. Puas rasanya ya. Alhamdulillah. Aduh, Rara mau ngomong apa sama sahabat Duta? Rara mengucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat dutas sekalian. Ah. Kak Fildan, Kak Irwan, Kak Icah, Lain Mbak eh, Mungkin kalau Rara gak diajarin, Rara gak bakal sebagus ini. Oh iya. Emang pada saat latihan tadi, boleh-boleh tepuk tangan untuk Rara? Boleh-boleh. Pada waktu latihan sepertinya tidak susah ya mengajarin Rara ya. Karena dia punya basic suara yang bagus ya. Iya. iya. Tapi sebenarnya Kak, Uh, kami cuman sebagai penyupport aja, tapi Support. yang sebenarnya mengajarin Kak Adibal gitu kan. Iya, iya, iya, tapi iya. kita kalau misalkan uh, dari peserta ingin menanyakan uh, sesuatu hal yang mungkin berhubungan ya, dengan vokalnya, mungkin mereka juga sharing-sharing sama kita. Berdasarkan gitu. pengalaman iya. yang sudah kalian lalui ya tentunya. Nah untuk penampilan hari ini yang membuat kalian tadi terkesima terhadap penampilan Arara itu apanya, bagian mananya? Sampai lari-lari nah, ke -lari lari -lari depan sini, ya, kan? iya kan? Menurut kami semuanya dinamikanya udah Betul, bagus. Iya. Udah iya. bagus. Iya. Itu keren Betul, banget ah, ah, ah, Dan sias ah, ah, Powerful ah, juga. Ah, ah. Waduh keren ya. Cara penyampaiannya juga dengan jiwa yang bagus. Yes. yes Ini yeah. pertama. Tapi feel-nya oh, oh, dapet. <laughs> Apalagi kalau misalnya insya Allah masuk Amin. lagi. Amin. Allah. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Terusnya buat Rara, jangan Ia lupa. Ya udah kalau gitu terima kasih sahabat Duta ya. Soalnya tersi. kalau kalian di sini, panggung penuh. Iya <laughs> <laughs> dong, tapi kalau misalkan kita mau duduk kasih dong. Kasih musik juga ya. Kasih, kasih musik sih. Bunda dipinjam ya lagunya Bunda Rita ya. Oh iya, gila. Iya, tadi juga Rara menyanyikan lagu Bunda, boleh komentarnya Bunda silahkan. Assalamualaikum Rara. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam Bunda Rita. Rara malam hari ini dapat upload banyak banget ya. Alhamdulillah, ya. terima kasih. Ini separah seniornya juga aduh kasih dukungan bagus. Ya Bunda Eh Bunda. Wah, wow, tåh di, di, di belakangnya ada pendukungnya semuanya. Bahkan tadi sampe ada yang menangis.